Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita, kali ini uh, kita mau lihat satu tempat nih ya, yang mungkin Anda kenalnya buat liburan aja ya, tapi ternyata wah, nyimpen sejarah spiritual yang kaya banget, Pulau Besar di Melaka. Hmm, pulau besar ya? Iya, nah sumber-sumber kita hari ini, dari catatan sejarah, kajian-kajian sufi gitu, nunjukin ada kaitan erat pulau ini sama satu aliran tasawuf besar, yaitu Tarekat Naksya Bandiyah Betul sekali. Jadi misi kita nih, pengen ngerti kenapa sih pulau kecil ini bisa jadi titik penting banget gitu, dalam jaringan spiritual Nusantara. Kita coba gali ya. Iya pas banget kita akan lihat pulau besar ini uh, ternyata bukan anu, bukan cuma pulau biasa gitu ya. Tapi jadi semacam simpul warisan rohani yang penting. Simpul ya. Betul. Dia nyambungin tokoh-tokohnya terus amalan-amalannya sampai jaringan sufi yang luas di kawasan ini. Udah dari berabad-abad lalu. Sumber kita ini spesifik banget nunjukin peran dia dalam nyebarin dan jaga tarikat Naksabandiyah ini. Oke oke. Berarti kita mulai dari orang-orangnya dulu kali ya. Sumber kita nyebut ada dua toko awal nih yang wah pengaruhnya besar. Pertama, Sultanul Arifin Sheikh Ismail. Ah iya iya. Katanya sih datang dari Hadramaut. Makamnya sampai sekarang masih jadi tempat orang datang cari semangat ruhani gitu ya istilahnya. Betul, betul. Itu satu. Terus yang kedua, nah ini yang penting banget buat jalur Naksa ini. Ada Maulana Sheikh Jalaluddin Arawi. Oke, okay. oke. Syekh Jalaluddin. Iya, beliau ini yang uh, dipercaya bahawa ajaran Naksabandiyah Mujadidiyah dari pusatnya di India sana. Yang menarik, sumber nyebut beliau ini banyak habiskan waktu buat apa namanya? Suluk. Suluk ya? Menarik diri gitu? Iya, semacam menarik diri buat fokus ibadah gitu. Nah, tempatnya di gua, di pulau itu. Di sana beliau intens banget ngamalin zikir khafi. Zikir dalam hati itu ya? Betul, zikir dalam hati, tanpa suara. Sama Murokabah, itu kesadaran penuh kalau kita selalu diawasi Tuhan. Nah ini dia, inti ajaran Naksya Beliau ini jadi kayak jembatan penting lah, nyambungin silsilah silsilatorikat ini sampai ke Jawa dan Tatani. Jadi emang bukan cuma siapa orang ya, tapi apa yang dilakuin itu khas banget ya. Zikir Hafi, Murokabah tadi, terus ada lagi Suluk, sama satu lagi, Kholwah. Apa itu Kholwah? Nah Kholwah itu mirip Suluk tapi mungkin lebih gimana ya, lebih intensif lagi. Benar-benar menyepi, disiplinnya ketat, tujuannya yaitu memperdalam hubungan sama Tuhan tanpa gangguan sama sekali. Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Sumber kita itu sampai memetakan lokasi-lokasinya loh di pulau besar, misalnya Gua Yunus, itu disebut khusus buat halwah dan muraqabah. Oh, spesifik ya tempatnya. Iya. Terus makam Sultanul Arifin yang tadi disebut, itu jadi tempat orang melakukan tawasul. Tawasul itu berdoa lewat prantara gitu kan ya. Betul, berdoa pada Allah melalui kedudukan spiritual tokoh yang dihormati itu, terus ada lagi surau putih lama, itu buat zikir bareng-bareng. Bahkan sampai ke Bukit Batu Belah itu katanya buat tafakur, merenung mendalam. Jadi tempat-tempat ini ya saksi bisu lah, praktek spiritual yang hidup banget di sana dulu. Wah, kalau prakteknya seintens itu pasti narik orang dari mana-mana ya. Sumber kita bilang ini jadi semacam hub gitu di Nusantara. Persis, pulau besar ini jadi kayak titik kumpul dan e, transmisi ilmu lah. Buat para pengamal dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan sampai Patani. Jaringannya luar biasa emang. Wah, keren banget. Tapi ya... Namanya warisan, pasti ada tantangannya juga sekarang. Sumber kita nyinggung tuh soal komersialisasi beberapa tempat yang dianggap keramat. Ah iya, sering terjadi ya? Iya kan? Terus ada juga salah paham soal ajaran tasawufnya sendiri. Kadang dianggap aneh atau gimana gitu. Dan juga hmm, sulitnya cari pemimbing rohani, mursyid yang benar-benar otentik. Itu tantangan besar ya? Betul. Tapi di sisi lain ada juga usaha buat menghidupkan lagi. Ada program suluk tahunan katanya. Terus zikir mingguan, ada bengkel-bengkel juga yang fokusnya kemurakoba sama taskiat al nafs, pembersihan jiwa. Jadi masih ada upayalah. Syukurlah kalau gitu. Nah, satu lagi nih yang sering banget disebut di sumber-sumber ini konsep silsilah, rantai sanat gitu ya. Bisa dijelasin dikit gak, kenapa sih ini penting banget di tradisi Sufi, apalagi Naksya Bandiyah ini? Oh, silsilah itu, wah, fundamental sekali, itu kayak e, semacam garansi keaslian lah kalau boleh dibilang Garansi keaslian, oke okay. Iya, jadi bukti kalau ajaran yang diterima dan diamalkan itu nyambung, gak putus, dari guru ke guru, terus ke belakang, sampai ke sumber utamanya Nah, untuk Naksyabandiyah Mujadidiyah di pulau besar ini, lewat Syah Jalaluddin Arawi tadi, silsilahnya dijaga ketat banget. Bisa dilacak gitu ya? Bisa. Sumber itu melacaknya sampai ke belakang, ke toko-toko besar kayak Khwaja Baha'aldin Naksyaband, yang namanya jadi nama tarekatnya kan. Terus ke Imam Robani Ahmad Al-Faruki Asirhandi, ini pembaharu abad ke-2 Hijriah, pendiri cabang Mujadidiyah. Wow. Terus lagi ke belakang sampai ke sahabat Nabi Sayidina Abu Bakar As-Siddiq dan puncaknya ya jelas ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini negesin banget kalau praktik di Pulau Besar itu punya akar yang kuat yang sah dalam tradisi Islam. Wah, jadi silsilah itu kayak jaminan mutu spiritual ya, bisa ditelusuri langsung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Oke, jadi eh, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Pulau Besar itu ternyata Ya ampun, jauh lebih dari sekedar pulau wisata biasa ya. Iya, jauh banget. Dia itu kayak monumen hidup warisan rohani kita. Pusat penting penyebaran ilmu tasawuf Naksabandia yang nyambungin masa lalu, masa kini dan yaitu tadi berbagai penjuru Nusantara. Dan kalau kita paham sejarah ini, kita jadi dapat apa ya perspektif lain gitu tentang kekayaan dimensi spiritual dalam sejarah Melayu Nusantara kita. Kadang kita lupa sisi ini. Benar banget. Sekaligus jadi pengingat juga tentang pentingnya tradisi ilmu dan amalan yang bersanat, yang punya jalur transmisi jelas gitu untuk menjaga kemurnian ajaran spiritualnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa anda renungkan. Di tengah arus modernisasi yang kenceng banget sekarang, terus banyak tantangan pemahaman, juga gimana ya caranya? Warisan spiritual tak benda yang sekaya di pulau besar ini bisa tetap hidup. Hmm, pertanyaan penting itu? Iya kan? Tetap relevan, terus maknanya dipahami sama generasi nanti, tapi nggak kehilangan kedalaman sama esensinya gitu. Nah itu mungkin sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng ya.